Malikum sudah Luun berita malam medisi hari ini Jumat 15 Juli 2016 dibacakan Polisi tangkap kapal bermuatan 13 ton bawang ilegal asal Malaysia. Mahasiswa gelar aksi demo di depan Ma Aceh Tengah. KMP Teluk Sinabang gagal berlayar akibat cuaca buruk. juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawasser 94,6 FM atenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Boxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram Sudahlun, Pol Air Polda Aceh dan Polres Langsa Jumat subuh menangkap satu unit kapal motor bermuatan 13 ton bawang merah ilegal asal Malaysia keempat awak kapal termasuk nahkoda dan tiga anak buah kapal yang ditangkap polisi diamankan di Makopol Air Polres Langsa Kapolres Langsa KBP Iskandar menyebutkan penangkapan bawang merah ilegal asal luar negeri ini berawal dari informasi dari nelayan terhadap kapal yang mencurigakan Saat itu KM berkah melintasi jalur laut kawasan Selat Malaka, perairan Aceh Tamiang. Mendapat kabar tersebut, dirpol air Polda Aceh yang ditempatkan di pelabuhan Kuala Langsa langsung menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Akhirnya petugas berhasil menghentikan kapal bermuatan bawang merah ilegal sebanyak 13 ton dari negara Malaysia. Kapolres menambahkan KM berkah tersebut di Nakhodai Indra, 33 tahun warga Serui Aceh Tamiang. Ketiga, ABK dan barang bukti kapal dan 13 ton bawang merah ilegal diamankan di Mako Satuan Pol Air Polres Langsa di kawasan pelabuhan Kuala Langsa. Sedat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Takengon melakukan demonstrasi di depan Mapolres Aceh Tengah Jumat pagi. Mereka menuntut agar pihak kepolisian menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah ditangani saat ini. Aksi mahasiswa di depan Mapolres Aceh Tengah membuat ruas jalan utama di pusat kota Takengon sempat ditutup sementara. Dalam orasinya para mahasiswa meneriakkan kata-kata meminta pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi. Puluhan aparat kepolisian disiagakan di pintu gerbang Mapolres Aceh Tengah termasuk petugas atlantas yang mengatur lalu lintas karena aksi demo digelar di ruas jalan protokol Takengon. Koordinator aksi Mulyadi mengatakan ada beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, namun belum tuntas dan hingga saat ini. Mereka berharap Kapolres yang baru bisa menuntaskan semua kasus korupsi yang terjadi di Aceh Tengah. Para mahasiswa juga meminta jajaran Polres Aceh Tengah tidak arogan dan terbebas dari kasus korupsi. Sebelum membubarkan diri, koordinator aksi menyerahkan poin tuntutan tertulis kepada Kabak Ops Polres Aceh Tengah, Kompol Beni Miniani Ari. Sudalun Kapal Ferry KM Teluk Sinabang dari Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Tujuan Sinabang, Kabupaten Semelu dilaporkan batal berangkat Jumat pagi karena faktor cuaca yang buruk. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Yul Mahendra, mengatakan akibat cuaca buruk, saat ini ada sekitar 100 penumpang tujuan Simelu yang sedang menunggu kepastian keberangkatan di Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Sementara dari Simelu, KMP Labuhan Haji juga batal berangkat akibat cuaca yang buruk. Sehingga di Labuhan Haji juga ada sekitar 100 penumpang yang belum terangkut. Yul Mahendra mengaku pihaknya belum bisa memastikan Apakah kapal feri tujuan simlu dan sebaliknya bisa berangkat besok sebab pihaknya harus melihat kondisi cuaca guna keselamatan penumpang dalam pelayaran. Dari pantauan di lokasi angin kencang disertai hujan lebat mengguyur Kabupaten Aceh Selatan, cuaca buruk memicu terjadi gelombang tinggi. Bukan hanya kapal penyeberangan yang batal berangkat, namun sebagian nelayan tradisional juga urung melaut. Akibatnya harga ikan segar juga ikut naik. Sudarlun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Unit Kegiatan Menengah langsa, Jumat pagi merelokasi pedagang sewa mainan anak-anak sejak beberapa bulan terakhir ditempatkan sementara di Jalan Cudnya Adin. Diharapkan pedagang dapat memakluminya karena menyangkut ketertiban dan kepentingan umum. Kadis Perindakob dan UKM Langsa Insinyur Ariman mengatakan, Pedagang sewa mainan anak-anak ini direlokasi atau dipindahkan ke tempat yang baru di areal halaman pekan tradisional Kecamatan Langsa Baru di Gampung Gedubang Aceh. Sebelumnya setelah mereka tidak dibenarkan lagi melakukan aktivitas di lapangan merdeka, pihak pemerintah mengambil kebijakan menemparkan sementara pedagang di Jalan Cudnyadin khususnya selama Ramadan. Selanjutnya mereka berjanji mau ditemparkan di lokasi Langsa Baru. Menurut ariman pemindahan pedagang sewa mainan anak-anak harus dilakukan mengingat lokasi penempatan mereka di jalan Cendin tersebut merupakan salah satu jalan utama dan jalur lintas padat yang tidak mungkin dipakai untuk aktivitas apapun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalun Pemkab Pidijaya membantah tudingan pemecatan 10 tenaga pembersih sampah pada lingkungan kantor lingkungan hidup kabupaten setempat. Namun pihak KLH hanya memberhentikan salah satu tenaga kebersihan M Fadila setelah yang bersangkutan dipastikan tidak bertugas selama 5 bulan. Sekda Pidijaya Iskandar Ali mengatakan Pemberhentian Fadila telah sesuai prosedur di mana yang bersangkutan tidak masuk bertugas selama lima bulan sebagai sopir truk pembuang sampah yang dipusatkan di pusat pasar kota Merdu. Pemberhentian ini berdasarkan keterangan dari Kepala KLH Dr. Sukri Itam dan Koordinator Buruh Ayub M. Yakub Keduanya telah dipanggil pada Kamis kemarin untuk dimintai keterangan atas adanya pemberitaan pemberhentian 10 tenaga kerja Pembersih sampah di Pijai tanpa alasan yang jelas Jadi dengan adanya keterangan ini Sehingga informasi yang sampai ke publik pun berimbang Bahkan saat ini sebagai pengganti Petugas kebersihan KLH yang telah dipecat Telah direkrut tenaga pengganti Yakni mewardi 40 tahun warga Kota Mardu Sudahlun pengunjung objek wisata Pantai Cemara Indah di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil Mengeluh biaya tiket masuk yang cukup tinggi bahkan nilai uang yang dikutip juga tidak sesuai dengan harga karcis yang diberikan. Informasi yang berhasil dihimpun pengunjung yang bawa mobil dikutip Rp20.000, namun anehnya diberikan karcis tanda masuk objek wisata kendaraan roda 2 senilai Rp1.000 sebanyak 6 lembar. Hal itu dialami Irwansyah, salah seorang pengunjung Pantai Cemara Indah. Menurutnya kejadian menimpa dirinya ketika libur Lebaran di mana pengunjung ke Pantai Cemara Indah membludak Ia berharap instansi terkait dapat menertibkan oknum tersebut sebab merugikan daerah serta mengecewakan pengunjung. Terkait keluhan ini, Kepala Dinas Kebudayaan, para yusata, pemuda, dan oláraga, Cisingkil Faisal, menyatakan akan menindak oknum yang ketahuan tidak bekerja sesuai aturan. Ia meminta warga yang merasa menjadi korban melaporkan pelakunya. Untuk mencegah pengutipan liar kembali terjadi, Pihaknya akan memperbaiki sistem pemeriksaan tiket masuk pengunjung ke Pantai Cemara Indah Sudarlun Yuda Prayoga 24 tahun terlibat penggelapan sepeda motor di Sumatera Utara Aksi itu dilakukan pelaku demi memenuhi kebutuhan candu narkoba Akhirnya pelaku berhasil ditangkap polisi Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap penadah sepeda motor curian tersebut Kapolsek Patumba AKP Abdal Junaidi mengatakan Yuda atau lebih dikenal Ranibo diciduk tim patroli Polsek Patumba di jalan Sisingamangaraja Medan Amplas. Petugas menginterogasi pelaku ketika melihatnya mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. Karena ada yang tidak beres, polisi pun menggeledah tubuh pelaku. Hasilnya sebilah senjata tajam ditemukan terselip di pinggangnya. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata Yuda terlibat penggelapan sepeda motor jauh ini, sudah terungkap tiga kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukannya. Satu kasus dilakukan di wilayah hukum Polsek Patumbak, sedangkan dua lainnya di wilayah hukum Polsek Percut Setuan, Sumatera Utara. Tersangka sendiri mengaku seluruh sepeda motor curian ini telah dicual di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan kisaran 2 juta rupiah. Parahnya uang hasil kejahatan itu habis dibelanjakan untuk membeli sabu-sabu.